aktor bertalenta yang punya suara merdu tentunya ada Ramayana, ada GMC Community juga ada Kerry Mahesa Yubala Selamat malam semuanya GMC Community doa, semoga engkau tenang di alam surga, ayam kan ku ingat selalu, pengorbanan yang telah engkau pedih. Podcast Zdravo,